Selamat pagi, Pak Budi Ya s i l a k a n Terima kasih Ini menunjukkan, Bu、uh, PT Kereta Api terima kasih, terima kasih, ya. ya, halo Ya, s i l a k a n Bapak Menunjukkan PT Kereta Api Dari sisi bagian maintenance Teknis Itu sampai melakukan Salahan paling elementer Kalau dalam maintenance itu ada namanya Predictive Maintenance Ada namanya 全て、so, の車が r e l maintenance の車が maintenance の車が maintenance の車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がなくなって、車がな Selamat pagi yang berikutnya di 633-91-60. Pak Budi. Selamat pagi. Pak g i l b e r t ya, selamat pagi Pak Gilbad. e Alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Kalau sampai menelantarkan 35 ribu orang komuter ya seperti begitu nanti. itu kan mesti diper, di apa ya direncanakan sedemikian rupa jangan tiba-tiba seperti itu itu sangat menyengsarakan rakyat loh ya kan rakyat belum membayar pajak segala macam dia bayar dipenuhi segala macam tapi dia sengsarakan seperti begitu itu kan perbuatan yang tidak becus ya itulah yang disebutnya pemerintahan yang tidak becus itu terima kasih ya terima kasih Pak Gilbert selamat pagi Pak Andi ya pagi selamat Uh, saya d e n g a r d e n g a r n y a itu kan Karena ada perbaikan Sampai、uh, Sampai dihentikan ya Itu sebenarnya perbaikan kan bisa bertahap Itu kebijaksanaan begitu Sebenarnya Menteri Perhubungan harus panggil Itu dirut kereta api Kenapa bisa begitu Jadi jangan seenaknya aja Ini gak ada sanksi, gak ada apa Dipinjal itu jabatannya Terima kasih Bu Terima kasih kembali Pak Osman selamat pagi 私はそれを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。これを知りたいと思います。 Kalau ini punya planning kan bisa digilir itu Jadi begitu aja nggak Kita nggak tahu mungkin ini cerita ada something di belakangnya ya Kita nggak ngerti Intinya itu rakyat banyak nggak pernah diperhatikan Jadi ini nggak cuma menterinya Termasuk pimpinannya juga sama aja Jadi nggak punya concern Terhadap rakyat banyak Terima kasih Terima kasih Pak Osman Pak David, selamat pagi ya selamat pagi silakan.、Uh, ini untuk masyarakat Pak David s i l a k a n Pak selamat pagi Pak David terus sambung kembali ya. Ya, uh, uh, untuk pembatalan kereta ya, ya satu sih pasti merugikan masyarakat pengguna nah cuman yang saya menjadi concern adalah kenapa tidak diatur jadwal servisnya gitu loh per daerah, per kereta jadwalin servisnya harus servis ya diservis suku c a d a n g y a n g harus disiapkan yang disiapkan Jangan dipotong-potong untuk diselisirnya masuk kantong, masuk sini, masuk situ, ya kalau saya lihat sih seperti itu ya, kenapa bisa jadi seperti ini, ya pasti ada oknum gitu loh, nah satu itu satu. Kedua juga,、uh, atasan direksi dari p e r t e k Latapi juga seharusnya turun tangan ke bawah ya, jangan hanya sebagai direksi, sebagai atasan, hanya memanage tapi tidak melihat lapangannya realnya seperti apa. Itu l a j a cukup. Ya, terima kasih Pak David, Pak Edison selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan. Ya, saya mendengar dan memperhatikan dialog ini, komentar ini. Memang kita jangan terlalu banyak berharap. Pemerintahan ini kan tidak sampai empat tahun lagi. Jadi inilah saatnya buat mereka untuk hengki pengki, untuk memanfaatkan segala sesuatu untuk mendapatkan logistik dan uang. Artinya apa? Sudahlah. プライアル・キャッチル・コンソメン・ BBM ・ SBA ・ 私は何をするか分からい。何をす seperti yang di、uh, waktu itu National Geographic、uh, Mega Situs Jakarta itu Pak Fauzi Bowo sudah menjanjikan bahwa akan segera membangun saya uh, yakin uh, kita semua、uh, di seluruh dunia juga nonton National Geographic kalau Pak Fauzi Bowo、uh, lalai itu akan dibilangnya bohong ya sekian terima kasih、ya. baik terima kasih Pak Adi Pak Tony Selamat Siang Selamat siang Sekarang saya begini aja Di orang d Indonesia i kan b a n y a k y a n g diinter Ini kayaknya saya rasa Disengaja, saya sih tidak penggunaan bereta ya. ya Tapi kalau 42 Itu gerbong b、eh, i a m u s e t i s Itu kan listrik sama Solarkan lain ya, bahan bakar ya、uh -huh. Nah, kalau listrik kan itu kan Banyak elemen-elemennya yang apa, Yang mungkin haus atau apa ya Lebih baik kan Ya satu t r i p Misalkan ini sepuluh gerbong atau enam gerbong, ya, enam dan u a gerbong itu aja d i s e r a b i s dulu berkala. Nanti habis itu baru itu selesai. Ini jangan sekali semua dimatikan. Ini mah semua juga, apa? Ini bisa-bisanya orang ini semua, p a k Itu, Bu, orang apa? Orang p j k semua ini mungkin ada sesuatu maksud apa barangkali ini dibalik ini.、Hmm. Baik. ya gitu aja terima kasih baru nih sebelum, sebelumnya sebelum diservis sebenarnya mesti disediain dulu yang baru datangin dulu dari luar negeri baru yang lama servis-servisin ya halo pak di b i u s s i l a k a n selamat siang pak siang silahkan pak kami itu ke perumka itu harus segera mengadakan liberalisasi pak diswastanisasi kak pak sehingga gerbong-gerbong itu diswastakan jadi swasta siapa yang mau impas ke gerbong bang-bang ditawarin Semua lembaga-lembaga、uh, keuangan Terus、uh, gerbongnya ditambah pak Pengoperasiannya diganti oleh swasta Jadi orang-orang perumkah -orang -orang itu Ngikuti peraturan yang Dihadakan oleh swasta Dalam hal pengoperasian kereta gitu loh Kalau s i n y a n y a sih ngikuti peraturan pemerintah Tapi、uh, untuk pengaturannya Penjualan kupon penjualan tiket, Sistem abonemen Dan sebagainya swasta semua Seperti di Malaysia itu rapi sekali sehingga KA itu nyaman dinikmati. Samping itu maintenance-nya ke Madiun juga yang atur swasta semua. Jadi otomatis、uh, kereta itu maunya dana gitu dan uangnya nggak dikorupsi. Orang-orang perumka juga mendapatkan gaji yang baik termasuk overtime-nya dibayar lengkap. Tidak dari pemerintah sehingga carut-marut dan korupsinya besar sekali sehingga kerjanya aca-acaan tabrakan merajalela. 私は何をし て, てるの私は何をしてるの私は何を a てるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの私は何をしてるの Itu tidak dibenahi. Dan、uh, saya lihat ya yang di BUMN-BUMN ini pejabat-pejabatnya itu tidak mempunyai kapabilitas apalagi profesionalisme. Bagaimana pengabdian kepada bangsa dan negara itu kontribusinya sama sekali n g g a k ada. Mereka hanya menikmati fasilitas jabatan dan kekuasaan. Lalu ya inilah terjadinya salah kapra h semuanya ya. Akibatnya kita tahu bahwa インドネシアの人たちがいるときに、それを知っているときに、それを知っているとかに、それを知っているときに、それを知っかいるときに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っ r いだからに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っているときに、それを知っているときに、 pabriknya harus d i b o n g k a r lalu kemudian d i i d u k a n itu salah total, itu ya, itu aja jadi kita harus mengingat produktivitas, efisiensi, dan efektivitas itu yang harus dijalankan, manajemen yang benar, selama ini tidak ada yang arahnya ke sana, begitu ya terima kasih ya baik, terima kasih Pak Wijiono halo Pak Bambang, silahkan kita sudah dibohongin mentah-mentah oleh CJKH, kenapa pada waktu itu menaikkan harga eksekutif sedemikian rupa artinya berjanji akan mensubstifilan kepada yang ekonomi berarti PJKA telah melakukan kepohongan pabrik yang sangat-sangat terima kasih, selamat siang selamat sore Pak Adibio ya selamat sore Bu Nena、Silahkan. itu satu-satunya jalan ya Bu ya itu sistem keretanya itu jangan menjual tiket sistem ECRAN jadi semua bayar tiket itu karena sistemnya bulanan atau mingguan Jadi otomatis akan terbayar semua dan biayanya untuk reparasi, maintenance, sama perbaikan gerbong dan t e r a n juga ada gitu. loh. Jadi otomatis biaya-biaya itu tercover. Kalau sistemnya banyak yang n gak g bayar, otomatis seperti ini, KA akhirnya berjubel yang naik ke atas segala macam, kerumka n gak punya dana dan sebagainya. Ini kesalahan organisasi dan manajemen, terutama keuangan. Heavenly Hitler d マジョレイ Ya kan, kenapa bisa sampai begitu? Maintenancenya di mana?、Nah, berarti kurang bagus dia punya maintenance. Pengurusnya harus dipecat dijati yang bertanggung jawab. Jadi、hmm. dia nggak memperhitungkan、uh, bagaimana nanti kalau sampai sekian banyak kereta berhenti, manusianya nggak keangkut bagaimana? Dia nggak ngurusin itu. Nah, itu berarti nggak benar. Jadi pengurusnya, pengurusnya harus dipecat. Oke, terima, Oke, terima kasih Pak Widodo.